Tiba, Bismillah. Selanjutnya adalah Ustul Bulistikosa. Istigosa ini membahas istigosanya dulu kata istigosanya dulu kita belum bahas uslub istigosanya. Al istigosa tola bulgous yaitu meminta pertolongan. Wahua iza latus shiddati dan meminta pertolongan di sini maksudnya adalah iza latus Yaitu menghilangkan kesukaran-kesukaran. Itu makna istighosa. Perkara-perkara yang memberatkan. Perkara-perkara yang sukar. Perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Itu kita minta untuk dihilangkan. Kal istighosa. Istighosa ini seperti istighosa. Apa istighosa itu? Tolabun Nasri, yaitu meminta pertolongan. Jadi istighosa itu seperti al istinsor, ya. Kalau istighosa, yaitu menghilangkan kesukaran. Kalau al istinsor, meminta pertolongan. Au huwal qadu minasyiddati shiddati walhalaki. Atau yang dimaksudkan dengan istighosa itu adalah Menghilangkan minasyid dari segala bentuk kesukaran Walhalaki atau segala bentuk perkara yang membinasakan Itu makna istighosa Jadi ketika kita mengatakan istighosa Makna secara bahasanya itu adalah Meminta pertolongan Tujuannya untuk menghilangkan kesukaran Perkara yang tidak menyenangkan perkara yang sifatnya nanti menyakiti kita. Afum itu makna istigosa. Kal istinsor. Ini kalian perhatikan ya, nanti kalau ke dalam menterjemah, kalau sudah ada koma, sudah ada titik berarti di situ kalimat baru artinya nanti dalam menterjemahkan harus dimulai baru lagi gitu. biar maknanya enggak enggak nyambung sama yang di belakang. Tidak kayak bersatu. gitu, Jadi satu makna. Kal Kalistinsor. Istigosa itu seperti al-istinsor. Istigosa kan bahasa Arab, Al-istinsor juga bahasa Arab. Nah, maknanya itu kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Kafli tashwi. Untuk penyerumbaan. Apa al-istinsor itu? Tolabun Nasri. yaitu meminta pertolongan. Au huwal inqadu minasyiddati walhalaki. al al atau nanti maksudnya itu adalah menghilangkan asyidda, yaitu perkara-perkara yang sukar, walhalaki, atau perkara-perkara yang mendatangkan bahaya. Perkara yang membinasakan. Seperti perkataan Allah, Izz yastagisuna rabbakum. Ingatlah ketika mereka beristikosa, meminta pertolongan kepada Rob kalian. Ya, Iztastagisuna Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada roh kalian Tapi istigosa di sini fungsinya untuk ketika meminta pertolongan Kalian itu dalam keadaan sempit Kalau dalam keadaan ada masalah Dalam keadaan tertekan Berbeda sama istinsor Istinsor meminta pertolongan bisa jadi kalian enggak terlalu Ada permasalahan tidak dalam keadaan sukar tapi kalau istighosa, kalau dikatakan, ingatlah, ketika kalian meminta istighosa kepada roh kalian, kalian meminta pertolongan, sedangkan waktu itu kalian dalam keadaan sukar, dalam keadaan sempit. Paham? Maka dia menjawab atau mengabulkan permohonan kalian. Di sini kita ambil syahidnya adalah id tastagisuna. Ingatlah ketika kalian itu beristighosah kepada Rob kalian. Yaqulu Ibn Taymiyata rahimahullah ta'ala berkata al-imam Ibn Taymiyya rahimahullah, Abu'l-Abbas, Al-farku bainat du'a wal istighosa. Perbedaan antara do'a, berdo'a, dan beristighosa. An-nad du'a'a amun fi kullil ahwal. Kalau berdo'a, itu sifatnya umum. Ya, untuk semua keadaan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sukar, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sempit, kalian bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa. Wal istighatsah itu sedangkan yang namanya istighatsah, hiya ad-du'a, dia itu adalah doa lillahi yang dipanjatkan untuk Allah fi halatis syiddah sada ini ketika dalam keadaan sempit atau dalam keadaan sukar. Jadi beda, makanya ada namanya isti'anah sama istighatsah. Isti'anah itu adalah meminta pertolongan tapi keadaannya tidak dalam keadaan sempit, tidak dalam keadaan sukar. Kalau istighatsah, seseorang berdoa dalam keadaan dia sedang terjepit, dalam keadaan sukar, dalam keadaan sempit. Permohonan doa mereka itu dinamakan istigho Istiqhosa. Ini dalam pembahasan akidah nanti pembahasannya ada. Ya Dalam keadaan sempit, dagangannya begini, atau pekerjaan begini, usahanya begini, mereka datang ke kuburan, mereka berdoa di situ. Agar yang dagangannya, semuanya, dan yang sebagainya itu mendapatkan kelancaran, ini namanya istiqhosa. Doa yang dipanjatkan ketika dalam keadaan sempit. itu istigosa kalau kita tinjau dari makna secara asalnya sekarang lihat kita ingin membahas tentang uslup istigosa sekali lagi ingat ya kenapa ada istilah uslup-uslup dalam bahasa Arab tujuannya tadi untuk meringkas sebuah keadaan sebuah perkara yang ketika kita ringkas perkara tersebut, Bisa dipahami dengan maksud yang diinginkan. Seperti seseorang yang bersumpah, Dia ingin bersumpah, mungkin dia bisa mengatakan, Aku simu, saya bersumpah. Tapi nanti bisa dia cukupkan dengan uslub uslubul qosam, Yaitu apa? Billahi, wallahi. Sudah menunjukkan makna? Sumpah. Nah, sekarang nanti kalau kalian ingin meminta pertolongan kepada seseorang, tapi sifatnya ada berbentuk panggilan, kalian panggil orangnya. Maka caranya nanti uslubnya biar mudah ringkas cara apa? mengungkapkan sesuatu yang diungkapkan tersebut, digunakanlah uslubul istighosa. Lihat kata beliau di sini, al-istighosa tu huwa naw'un min anwa'in nida'. Istighosa itu adalah salah satu jenis dari jenis-jenis nida. Artinya dia punya keterkaitan dengan munada. Sesuatu yang dipanggil, isim yang dipanggil. Ya, Lihat. Hua nawun min anwa'in nida. Dia itu salah satu jenis dari jenis-jenis nida panggilan. Artinya kalau kita berbicara tentang nida, maka di sana pasti akan ada yang namanya munada, sesuatu yang dipanggil. Paham? Ghorbuhu tujuan dari istighosa dengan menggunakan nida ya, tujuan memanggil dengan menggunakan uslub istighosa ini. Tujuannya apa? Thalabul musaadati minal munada. Tujuannya untuk meminta pertolongan dari orang yang dipanggil. Muna ada orang yang kita panggil Jadi kenapa kita meminta pertolongan Dengan menggunakan uslub istiqlosa Tujuannya adalah Agar orang yang kita panggil itu Kita minta dari dia pertolongan Paham? Jadi istiqlosa ini kan bagian dari nida Artinya ketika kita ingin menggunakan uslu istighosa, berarti harus ada sesuatu yang kita panggil. Dan kalau dia datang, tujuan kita memanggil dia itu agar kita meminta pertolongan darinya. Gorduhu tujuannya tolabul musa'adati. Untuk menuntut atau meminta pertolongan minal munada dari isim yang kita panggil, kata yang kita panggil. Karena nida itu enggak mungkin sempurna kecuali ada munadanya. Ada alat untuk memanggil, pasti ada sesuatu yang kita kita panggil. Nah, tujuannya, tujuan berikutnya, lam li ya. Lam di sini fungsinya lam huruf jer untuk li ta'lil. Bukan lil milk. Ya, lam di sini fungsinya untuk li ta'lil. Menunjukkan sebab, alasan. Apa sebabnya kita memanggil dia, liat fa asyiddah, agar dia itu bisa menolak atau menghilangkan asyiddah, kesukaran, kesempitan yang ada pada kita. Jadi ketika kita panggil dia, kemudian dia datang, tujuannya nanti agar eh, kesempitan atau kesukaran yang ada pada kita itu bisa dia tolak, bisa dia hilangkan atau bisa dia bantu. Itu tujuan yang pertama. Au liyatalah khosoh, au liyatah min makruhin. Atau tujuannya untuk agar orang tersebut liyatah kholas, itu dapat mempersedikit, meringkas mulah khos, ya, meringkas atau mempersedikit min makruhin. Dari sesuatu yang dibenci. Memang dia gak bisa hilangkan semua. Satu-satunya dia bisa perkecil sesuatu yang kita benci tersebut. Paham ini? Tahol laso. Kalau buku kita kan judulnya mulakhos. Ringkasan. Tujuannya dia. Ketika kita panggil. Tujuannya agar dia bisa meringkas. Atau bahasa lainnya mempersedikit. Sesuatu yang tidak disukai tadi. Kalau untuk dihilangkan semua, saya tidak bisa. Tapi kalau saya kurangi, bisalah saya bantu kamu. Nah, tujuannya itu. Kalau yang pertama kan menghilangkan semua. Kesukaran tersebut. Kalau yang kedua ini, untuk mengurangi sesuatu yang tidak kita sukai tadi. Misal selalu Anda bacakan contohnya dulu. Ya la Umaro, lihat zalimin. Wahai Umar, ya, tolonglah atau bantulah lihat zalimin dari orang-orang yang berbuat zalim. Bukan bantu orang-orang zalim, tapi bantu atau tolonglah dari orang-orang yang berbuat zalim. Ini ada orang yang mau berbuat zalim kepada saya Umar, tolong bantu saya. Ini. Hilangkan mereka Atau setidaknya kezoliman mereka dikurangi Bukan orang zolim dibantu Kalau orang zolim dibantu Kalau diterjemahkan Wahai Umar tolonglah orang zolim Berarti orang zolimnya yang ditolong Bukan gitu nanti maksudnya Maksudnya Wahai Umar tolonglah saya Dari orang-orang yang berbuat zolim Perhatikan ya. Fungsi dari uslub istighosa bukan hanya sekedar permasalahan munada. Kalau munada kan misalkan. Anda katakan. Ya Muhammadu Akkobil. Wahai Muhammad kemari. Ini belum tentu saya mau minta tolong sama dia. Paham? Mungkin saya mau melihat dia sudah datang belum. Atau bagaimana kabarnya. Atau yang sebagainya. Tapi kalau uslub istighosa. Kalian memakai huruf nida. Jadi diperhatikan. Kalau uslub listi Seseorang itu kalian panggil. Tapi punya tujuan agar kalian itu bisa meminta tolong dari dirinya. Setidaknya orang yang kalian panggil itu. Bisa menolong kalian menghilangkan kesukaran atau sesuatu yang tidak kalian senangi tadi atau paling tidak dia itu bisa mengurangi kadar dari sesuatu yang kurang disenangi. Kalau kalian langsung memakai gini, ya Muhammad Aqbil wahai Muhammad ke sini. Ini bukan uslub istighosa, ini adawatun nida, munada. Karena tujuannya kalian tidak meminta pertolongan kepada dia dan tujuan berikutnya juga dia tidak akan belum tentu menolong kalian. Tapi kalau kalian memanggil dengan uslub istighosa dan dia mendengar cara memanggilnya dengan lafat uslub istighosa, maka dia ketika datang bisa jadi dia akan menghilangkan segala kesukaran atau kesempitan tadi atau setidaknya dia mengurangi kadar dari kesempitan tersebut. Anak kasih contoh lagi ya. Perhatikan. Kalau kalian tidak memakai uslub istighosa. Mungkin susunannya seperti ini. Ya Umaru. Karena kan munada ala mufrad ya. Ya Umaru. Idfa'anni az-zolimina. Ya. Itu kalau kalian tidak memakai uslub istighosa. Cara memanggilnya seperti ini. Ya Umaru. Idfa ani azolimina, az hilangkan dariku orang-orang yang berbuat zolim. Lebih banyak lagi yang kita pakai, tapi biar lebih ringkas dengan tujuan dan maksud yang sama digunakanlah uslub istiqosa. Menjadi apa? Ya lal umaro, ya ya lal umaro li zolimina. Nah ketika seseorang sudah dipanggil dengan uslub seperti itu, dia paham bahwasanya dia itu ingin dimintai pertolongan. kali lagi ingat, dia itu salah satu dari jenis-jenis nidak panggilan. Tapi bukan dikatakan munada. Kalau munada itu nanti isim yang nasob yang terletak setelah ada watun. Nida, tapi dia termasuk bagian dari nida, bagian diantara bentuk untuk memanggil Tujuannya untuk meminta tolong kepada orang yang kita panggil Agar kesempitan atau kesukaran ini tadi dia hilangkan semuanya Atau kalau tidak, orang yang kita panggil tadi itu kita meminta agar dia mengurangi kadar dari kesempitan atau kesukaran tersebut Diperkecil kalau enggak bisa hilangkan semua separuhnya sajalah. Nah, seperti kita katakan seperti ini. Ya la umaro li zolimin. Wahai Umar. Tolong saya dari orang-orang yang berbuat zolim. Paham? Bukan bukan diterjemahkan. Wahai Umar. Tolonglah orang-orang yang berbuat zolim. Bukan gitu. Tapi wahai Umar. Tolonglah saya dari orang-orang yang berbuat zalim bisa jadi Umar nanti menghilangkan orang-orang tersebut semuanya, suruh pulang atau setidaknya dikurangi kadarnya yang tadi orang-orang berbuat zalim ada 10 orang tinggal 5 orang ya ya Sekarang perhatikan. Arkanul Arkanu uslu bil istisna. Loh. Istiqhosa di situ ya. Arkanu uslu bil istiqhosa. Rukun-rukun dari uslub istiqhosa. Bukan istisna di situ. Salah ketik. Yang pertama harfun, harfun nida. Harus ada huruf nidanya. Dan huruf nidaknya di sini, kasih takkit, kasih dua, kasih dua catatan. Yang pertama, huruf nidak hanya huruf ya. Tidak boleh menggunakan huruf nidak selain ya. Itu dicatat itu, ingat. Huruf nidak hanya huruf nidak yang berbentuk huruf ya. Selain daripada ya, tidak boleh digunakan menjadi uslub istighosa. Yang kedua dicatat Dari huruf nida ini Huruf nida ini Tidak boleh dibuang Bagaimanapun keadaannya Tiba-tiba kita katakan La umaro li zalimin Itu tidak bisa Tapi kalau munada Huruf nida boleh dibuang ya, Kalau sudah bisa dipahami dalam Siak kalam Pak so, maksudnya kan? Kalau pembahasan kita pembahasan munada, itu ada tempat di mana nanti huruf nida itu boleh kita bu- kita buang. Seperti so, kita katakan Muhammadu akbil, bisa. Sudah so, dipahami pasti yang dimaksud adalah wahai Muhammad kemar- kemari. Tapi kalau uslubul istighosa, kalian jangan coba-coba buang huruf nidanya, ya-nya. Kalian katakan la umara lizzalimin. Enggak bisa. Ya, itu tidak tidak bisa. Jadi ingat, harfun nida itu harus huruf ya, itu wajib ada dan tidak boleh huruf selain dari huruf ya. Dari huruf-huruf nida yang ada itu enggak boleh ya, ayyuha ya ayyatuha, terus alif ataupun huruf nida yang lain itu enggak boleh. Kemudian huruf nida ini tidak boleh dibuang bagaimanapun keadaannya. Paham? Mau untuk percakapan yang sudah makruh atau tidak, uslubul, uh, huruf nida ini, huruf ya ini tidak boleh dibu, tidak boleh dibuang. Tidak boleh kalian katakan lau maro lizolimin itu enggak boleh. Tapi kalau ya Muhammadu akbil, kalian katakan Muhammadu akbil itu boleh. Karena tuntutannya sudah difahami dalam sebuah sebuah kalam. Yang kedua, al mustaghosubihi harus ada mustaghosubihi yang dimintai pertolongan dengannya. Wahwa majrurun bila miljari al mafthuhati dan dia ini. Dijerkan dengan lam huruf jer al maftuha. Tapi harus difadha. Faham? Dia dijerkan dengan lam maftuha. Yang difadha. Lam, lam huruf jer yang difadha. Wahuwa Umaroh. Dan dia di situ adalah Umar. Makanya bacanya. Ya La Umaroh. Mana tadi? Perhatikan anak kemarin waktu ngajar Ikhwan ini Anda lihat Fawaid dari Kenapa lam yang pertama Di Fathah Padal Dia lam harfu jher Cuma Anda lupa kitabnya Dan entah kemana Anda cari tadi Belum jumpa lagi Entah kitab yang mana Anda baca waktu itu Cuma Anda dengar rekamannya kembali yang anda ingat, kalau ada yang bertanya, perhatikan kenapa lam yang pertama, lam huruf jer di fathah, sedangkan dia adalah huruf huruf jer. Ya, secara asal lam huruf jer itu dibaca dengan kasroh. Kenapa dia dibaca dengan fathah? Alasannya, karena dia keluar dari asal penggunaannya. Karena setelah ya ada watun nida, Harusnya dia itu adalah isim yang dibaca dengan nasab, paham? Maka karena dia keluar dari asal penggunaannya yang harusnya menjerkan isim setelahnya, tapi malah dia terletak di tempatnya munada yang harusnya dalam keadaan nasab, maka lamnya itu dibaca dengan harokat fathah, tidak dibaca dengan harokat kasroh. Paham ini maksudnya? Kan setelah ada watun nida kan harusnya muna, munada. Dan yang namanya munada itu bagian dari isim yang dibaca nasob. Sedangkan setelah ya ini, ada lam huruf jer yang masuk kepada munadanya. Umaro di situ kan sebagai munada ya. Pertama dia mustaqo subihi, di satu sisi dia juga adalah munada. Nah, karena dia sudah keluar dari asalnya lam huruf jer ini, Bukan menempati keadaan isim yang mazur, tapi menempati keadaan munada, isim yang nasab. Maka lam huruf jer ini dibaca dengan harokat fathah. Agar menjadi tanda kalau lam ini tidak berada pada tempat asalnya. Itu. Karena lam yang kedua kan dibaca kasro. Lizho, limin, li dibaca. Dibaca dengan harokat aslinya secara asalnya. Paham? Tapi kenapa lam yang pertama dibaca fathah? Itu untuk menjadi isyaroh, menjadi tanda. Kalau lam ini, lam huruf jir ini, tidak berada pada tempat aslinya. Apa tempat aslinya? Karena di situ adalah tempatnya munadha. Dan munadha itu bagian dari isim yang dibaca nasol. Bukan isim yang dibaca dengan kasroh. al mustaghasu Subhi Ini juga dinamakan dengan munada dia dijarkan secara lafad dengan lam huruf jer al maftuha Ditambah di situ fi mahallin nasbin munada Ya wa huwa umara di situ bilamil jari al maftuha Ditambahi di atasnya. Fi mahali nasbin munada. Secara lafad majurur. Secara kedudukan dia sebagai munada. Isim yang dinasobkan. Isim yang dipanggil. Paham ya? Kenapa lam yang pertama dibaca dengan harokat fathah? Jawabannya dikarenakan lam tersebut tidak terletak pada tempatnya. Kedudukan aslinya. Kok bisa seperti itu? Karena setelah ada watun nida itu harusnya munada. Dan yang namanya munada itu adalah isim yang dibaca nasob. Berarti lam ini tidak berada pada tempat aslinya. Karena karena tidak berada pada tempat aslinya, akhirnya dia diberi harokat fathah. Terus ditambah pembahasan masalah mustaghosubih ini boleh membuang huruf lam yang di fathah pada mustaghosubih, ya boleh membuang huruf lam. Yang difadha pada Mustagosubihi Itu boleh Berarti boleh kalian baca Ya la umaro Lizalimin Ya umaro Lizalimin Ya, boleh membuang lam yang difathah dengan eh, lam yang difathah pada mustaghosubihi dan menggantinya dengan huruf alif. Jadi alif itu nanti terletak setelah Umar roknya. Ya Umar ro ada alifnya. Jadi, dalam mustagaw subihi, terkadang, terkadang, ya lamnya itu boleh dibuang. Tapi kalau ada watu nidak, yaknya tadi itu tidak boleh dibuang. Dipahami? Lamnya boleh dibuang, namun kalau kalian buang, kalian harus ganti lam itu dengan alif. Berarti bacanya, ya umaro lizzolimin. Setelah ro ada alif. Jadi kalau kalian dapat usulup seperti tulisan seperti itu, itu juga namanya usulup istigosa. Jangan beralasan oh tapi tidak ada lamnya. Harusnya kan ada lam yang pertama. Lamnya dibuang, kemudian diganti dengan huruf alif. Nah, kalau dibuang dalam posisi seperti itu, bacanya ya umaro lezolimin tetap namanya usulup istigosa. Meskipun tidak ada lamnya, yang penting ada alif yang menggantikan. paham ini yang kedua poin yang berikutnya ya yang berkaitan dengan masalah mustaghosubih boleh menambah huruf h yang disukun setelah alif ketika lam dibuang boleh menambah huruf h yang disukun Setelah alif, ketika lam dibuang, berarti bacanya ya Umaroh lizzalimin Umaroh ada hanya lizzalimin. Ini juga uslub istigosa. Paham. Memang kebanyakannya para ulama nuhad pun sebutkan kebanyakannya memang ya ada lam setelahnya gitu. Paham. Tapi terkadang nanti kita jumpai lamnya dibuang dan memang boleh, akhwat. Ya. Meskipun oh tapi ini tidak ada lamnya, apakah boleh dinamakan uslub istigosa? Boleh. Yang penting alifnya ada. Atau ha juga ada. Paham maksudnya? Tapi kalau huruf nidaknya yang kalian buang, misalkan anda ambil contoh. La umaroh lizzolimin. Apakah dinamakan usulub istiqhosa? Tidak. Atau kalian buat. Umaroh lizzolimin. Apakah dinamakan usulub istiqhosa? Juga tidak. Atau kalian buat lagi. Umaroh umaro lizzolimin. Juga tidak dinamakan usulub istiqhosa. Loh kenapa? Karena ya ada waktu nidaknya itu tidak boleh dibu, dibuang. Tapi kalau lamnya yang dibuang, itu kalian ganti dengan alif atau ditambahkan nanti dengan ha, tetap namanya uslub istiqlosa. Kalau ada yang bertanya tapi enggak ada lamnya, kok bisa dinamakan uslub istiqlosa? Jawabannya terkadang boleh lam itu dibuang. Namun kalau dibuang harus ada alif, alif yang menggantikan. Seperti contoh lihat ya di nomor tiga itu di buku kalian ya la surtati lissusi ya wahai polisi tolonglah aku Ya. Wahai polisi, tolonglah aku dari orang-orang yang kurang ajar atau orang-orang yang tidak sopan, tidak berbuat sopan. Ya, itu makna asus. yaitu yang tidak sopan atau kurang ajar. Ya. Wahai polisi, tolong aku dari orang-orang yang berbuat kurang ajar ini. Bisa jadi ditolong secara keseluruhan, orang kurang ajarnya ini diangkut. Tidak ada lagi yang berbuat kurang ajar. Atau tingkat kekurang ajarannya itu berkurang. Tidak banyak lagi. Kan itu fungsinya ya kan. ya syurtata lisusi paham ini juga namanya uslub istigosa meskipun tidak ada lamnya yang penting ada alifnya atau ya syurtata lisusi tapi kalau kalian buang ya-nya la lasyurtati lisusi ini enggak namanya uslub istigosa Meskipun lamnya ada, kenapa? Karena ya ada waton ini. wajib ada, tidak boleh dibu, dibuang. Tapi kalau lam, kebanyakannya ada. Namun boleh dibuang. Namun kalau dibuang, harus digantikan dengan alif atau harus digantikan dengan atau ditambahkan dengan huruf h yang disukun. Berikutnya, almustagosulahu yang harus ada almustagosulahu. Orang yang dimintai sesuatu, yang dimintai pertolongan darinya, baginya, ya, sesuatu yang dimintai pertolongan bagi dirinya. Di sini dia adalah al-zalimin. Kita meminta pertolongan untuk dirinya agar dia dihilangkan. Ya, wahwa majerurun bila miljari al-maksur dan dia itu dijerkan dengan lam huruf jer yang dibaca kasroh. Kenapa dia dibaca kasroh? Karena memang lam huruf jer ini terletak pada tempatnya. Bukan sebagai munada dia di situ. Paham ini? Makanya lam yang kedua itu harus dibaca dengan harokat kasroh. Karena memang nanti dia terletak pada tempatnya. gitu. Memang isim ufrod yang kemasukan huruf jer kemudian di jerkan. Sudah begitu saja. gitu. Atau sebuah isim yang kemasukan huruf jer. Kalau yang Mustaghsubihi, kenapa harus difat-ha? Karena lam itu bukan terletak pada tempat tempatnya. Jelas. Kenapa? Karena setelah ada watunidak itu harusnya isim yang dibaca nah, nasab bukan isim yang dibaca majroor. Untuk menunjukkan bahwasanya lam ini tidak berada pada tempat aslinya, maka diberikanlah harokat fat bukan harokat kasroh. Dan kenapa? Lam yang kedua dibaca kasra untuk menunjukkan lam tersebut berada pada tempatnya yang layak. Ya, jadi mustaghosulahu itu adalah isim yang dibaca majrur dengan lam yang dibaca kasra. Dicatat, anak punya dua fawa'id. Mustaqo subihi. Anak katakan, mustaqo, lam, mustaq, lam pada mustaqo subihi. Boleh dibaca dengan kasroh. Apabila setelahnya adalah domir ya mutakallim. Ya. Apabila setelahnya adalah domir ya mutakallim. Contoh. Ya li lil mazlumi. Ya li lil mazlumi. Wahai diriku. Tolonglah dari orang-orang yang ditolonglah orang-orang yang dizalimi. Ya, li. li, ada ya mutakalim di situ ya. Jangan li kalian tulis kasra begitu saja. Li dibaca panjang ada ya mutakalimnya. Lil mazlum. Wahai diriku. Tolonglah orang yang dizalimi itu dia memotivasi dirinya itu ada orang dizolimi. kok kau enggak tolonglah coba ya lil mazlumi terus lam pada mustaghasulahu boleh dibaca dengan fathah Apabila setelahnya adalah domir selain dari ya mutakallim. Apabila setelahnya itu adalah domir. Tapi selain dari ya mutakallim. Paham? Contohnya. Ya lal mu'ini Ya lal -mu wahai orang yang memberi pertolongan tolonglah kami lana tolonglah kepada kami Enggak mungkin kalian baca lina Tapi harus selain daripada domir, selain domir ya mutakalim. Mutakalim. Kalau domir yang mutakalim tetap dibaca kasroh. Seperti ya lalmu ini li. Wahai orang yang memberikan pertolongan, tolonglah saya. Tetap li, bacanya tetap di kasroh. Jadi kalau setelah setelah mustaghsulahu itu berbentuk domir, tapi selain ya mutakalim. Lahum, laha, lana, laka, lakum. Pam makanya makalanya tetap harus dibaca dengan fath fathah. Kalau berbentuk domir, tapi selain yak mutakallim. <tuh> Lampada al-mustaghosulahu boleh dibaca dengan fathah. Apabila setelahnya berbentuk domir selain ya mutakallim. Kalau dia berbentuk isim zohir. Tetap dibaca dengan kasroh. Tapi kalau berbentuk domir selain ya mutakallim. Dibaca dengan fathah. Tapi kalau berbentuk ya mutakallim. Tetap dibaca kasroh. Contohnya. Ya lal mu'ini lana Wahai orang yang memberi pertolongan Tolonglah kami Paham? Atau lahum misalkan Wahai orang yang memberikan pertolongan Lahum tolonglah mereka Atau kalian banyak laki-laki Lakum Tapi kalau wahai orang yang memberi pertolongan Tolonglah saya li, bacanya tetap harus dikas kasrah. ya lal mu'ini li jadi ringkasnya juga itu berarti mustaqa itu tidak harus isim zohir. domir boleh. baik, eh, anda cukupkan. subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik. asshalallah illaha illa anta astagfiruka wa tubuh ilaih.